Kita akan terima teleponnya selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Bayu, sedang di Solo, Kak. Saya mau bertanya, Apabila simpanan emasnya sudah sampai di tahun kedua, apakah juga disiakatkan lagi? Jadi tahun pertama sudah sampai, disiakatkan. Mm -hmm. Kemudian tahun kedua, yeah. disiakatkan lagi atau tidak? Yeah. Apakah perlu disiakatkan lagi? Eh. Allah, Allah ibaris fiqh. Untuk emas dan perak dan harta perniagaan dan dikiaskan dengan itu uang, Dizakatkan setiap tahun bila sampai nisopnya. Tahun ini sudah dizakatkan, tahun depan juga dizakatkan. Bila tahun depan masih pehol juga. Kemudian sampai nisop juga dizakatkan. Ini dikatakan oleh Umar. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa di sini marfu atau dihukum dengan hukum marfu. Kembangkan harta anak yatim tersebut agar tidak habis dimakan zakat. Berarti zakat setiap tahun, setiap tahun. Dan ini beda antara zakat uang dengan zakat pertanian. Kita mungkin akan mengatakan, ini seperti tidak adil. Untuk kambing, 1 per 40. ya Kemudian untuk uang, emas, perniagaan, 1 per 40 juga. Padahal kambing harganya mahal. Kemudian uang juga nisopnya besar sekali. Kenapa yang zakat padi, Beras Seper sepuluh Atau seperlima Padahal 750 kilo itu harganya Paling berapa juta sekarang 850 kilo Kalau 10 ribu per kilo Sekitar 7 juta ,500, 500 Cuman Kenapa ini masyarakatnya besar Ini yang mensyariahkan adalah Allah Jalla fiullah Yang maha adil Yang membuat keadilan Yang membuat anda Yang menentukan keadilan Maka perola wa parolamah Ini tidak disarankan haul Diberikan pada saat dia panen Setelah itu, walaupun beras tersimpan di rumah anda dua, tiga, empat, lima, sepuluh tahun dan beras bisa simpan sepuluh tahun bila tempat penyimpanannya bagus, bisa tersimpan sepuluh tahun dan masih layak untuk dikonsumsi. Maka tidak terkeluarkan zakatnya lagi. Yang emas, perak, uang, kambing ini setiap tahun. Makanya hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala masyhadarkan seperempat puluh saja. Karena bila sepuluh tahun sudah berapa dia sudah menjadi dua puluh lima. Persen yang dikeluarkan, eh, ambilah itu.